Lagwini Satulis saya tulis di saat saya mengalami kondisi yang tidak nyaman dan tidak mudah. heeft gezet. Hij heeft zich in de kondities Saya punya Tuhan uh, di mana saya bisa berlari untuk mendapatkan penghiburan, mendapatkan kedamaian, mendapatkan kekuatan. Itu sebabnya dalam uh, korus dari lagu ini bahwa hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu aku rasakan kedamaian. Saya bersyukur saya punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Meski dalam badai sekalipun saya tahu Tuhan sedang menggendong saya dan saya bersyukur untuk kesetiaannya, untuk kasih setianya yang selalu nyata dalam kehidupan saya. Knap je